Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makhraj lisan. Yang ke-9 dan yang ke-10 Makhrod lisan yang ke-9 dan yang ke-10 ini masih bagian dari ujung lidah Dari ujung lisan Yang pertama untuk makhrod huruf sod, zai dan sin Yakni yang ke-9 maksud saya untuk huruf sod, zai dan sin Huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf sofir. Dia keluar dari ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ini makhrod yang ke-9. Pertama, suad, so, sui. So, so, as sin sa, si, su, as zay, z, za, zi, zu az huruf soat dikeluarkan sebagaimana digambar dengan tebal dan kuat dan pangkal lidahnya naik ke atas Kemudian makhrod yang terakhir, yakni makhrod yang ke-10 dari makhrod lisan adalah untuk huruf Zho, Zal, dan Tha. Zho, Zal, dan Tha. Huruf-huruf ini keluar dari punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Z, Z, Z, Z, Z, Z, dengan S, S, si, cara mengucapkannya dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Adapun Z dan S tidak demikian. mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ini adalah akhir dari makrood lisan dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dengan makrood ashfatan dan khayshom Allahu alamis sab dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh